Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya, berkala suwi Bila Ustaz, ada satu kebiasaan di kalangan para rumah hati Ustaz ya Misal gini, ada seorang meminjam uang kepada saya Nah, orang yang meminjam uang kepada saya ini Dia mempunyai perdagangan, punya toko Menjual barang sesuatu gitu yeah. Nah, bolehkah saya uh, misalnya saya datang ke tempat dia, mm -hmm. mengambil barang dia, mm -hmm. lalu saya mengatakan nanti potong hutang ya, gitu. Padahal e, waktu akadnya awal, dia meminjam uang itu bukan, eh, saya tidak mengetahui dia untuk apa, gitu. Maksudnya apa untuk modal kerja atau apa kebutuhan dia. Tetapi pada saat saya mengambil barang tersebut, saya mengatakan e, nanti saya potong hutang ya, gitu. Apakah diperbolehkan? seperti itu Syukuran, eh. jaga kawasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum pertanyaan yang jelas A meminjam uang kepada B kemudian B mengambil barang si A kemudian mengatakan nanti potong hutang ya ini menggabungkan dua akad pinjam meminjam dan jual beli Rasulullah melarangnya bahwa melarang menggabungkan akad pinjam meminjam dengan jual beli Tapi larangan ini adalah saddan lizari anti riba larangan ini karena mengantarkan kepada riba tentulah si penjual ini yang dia berhutang kepada pembeli akan memberikan enggak enak dia akan memberikan meletakkan harga biasa dan biasanya juga si pembeli akan menekan ah masa mahal-mahal banget ya padahal memang harga pasar umpamanya ya bila ini terjadi Ya, maka ini tidak dibolehkan, inilah hikmah Rasulullah melarangnya, agar tidak ada unsur riba dalam hal ini artinya kelebihan menurunkan harga yang diberikan oleh si penjual atau pemilik barang ini kepada pemberi hutangnya, dalam rangka pertambahan hutangnya di sisi sisi itu ya, maka ini hikmah Rasulullah melarang tapi, kalau jual beli mereka biasa ya, tidak ada unsur riba di sana pembeli tidak menekan Dan penjual Juga tidak merasa tertekan Biasa dia jual baik kepada pemberi pinjaman Ataupun tidak, biasa dia jual Kemudian dibayar dengan potong hutangnya InsyaAllah tidak mengapa ya. InsyaAllah tidak mengapa Dalam rangka Al-ifak wal-istifak Dalam rangka untuk uh, Mengembalikan sebagian dari hutangnya ya. Dan nanti dipotong hutang Artinya langsung waktu itu jual beli Berapa harga sekian, yaudah Har hutangnya yang yang sekian menjadi berkurang seharga barang ini. ini tidak mengapa, insyaallah taala karena dalam rangka untuk membayar hutangnya. ya, wabilah taufik. yang tidak boleh hutang tetap, ya, kemudian jual beli, ya, kemudian jual beli ini diikat dengan hutang, kemudian dia menekan harga kepada pembeli di sini kepada penjual, maka di sini ada unsur riba yang dilarang oleh rasulullah saw dalam akad untuk tidak menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjaman pinjam, mabilleh itu.